Dan kita tes lagi di yang merah ini ya Oke sudah Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat woyahki ya guys Kembali lagi bersama gue Ridwan Presi di channel Presi TV Dan di video kali ini gua akan ngasih tahu gimana caranya pasang telolet basuri tanpa cod ya guys di Bus ID versi terbaru yaitu versi 3.7.1. Oke, langsung kita masuk saja ke tutorialnya. Kita langsung masuk ke gamenya yaitu Bus Simulator Indonesia di GeBoy. <tuh> Oke okay guys, di sini gua sudah masuk di game bus simulator Indonesianya. Langkah pertama kalian harus mempersiapkan dulu terolet basurinya. Kalian boleh download di Google MP3-nya atau enggak kalian boleh download di YouTube juga. Bagi kalian yang mau download di YouTube, nanti gua taruh link-nya di bawah ya untuk channel-nya. Di situ ada terlet basuri berapa ya 22 kalau gak salah kalian langsung cek aja ya di deskripsi karena gua juga downloadnya di situ ya guys dan jangan lupa kalian subscribe juga channelnya guys ya Oke gua anggap kalian sudah mempersiapkan terlet basurinya dengan format MP3 Oke selanjutnya kalian masuk ke bus simulator Indonesianya kalau sudah masuk di gamenya seperti ini kalian masuk ke garasi klik garasi nanti muncul seperti ini dan di sini di atas ada pilihan ya Ada bus ada yang warna ganti lepri dan ada suara kayak gini ya kalian klik yang suara ini nih yang gua lingkerin kalian klik terus di sebelah kiri sini ada unduh teleule Ya guys, di sini ada telolet 1, eh telolet 1. Klakson 1, klakson 2 dan klakson 3. Tadi gua udah tes untuk teloletnya berbentuk MP3 aman guys ya. Di sini gua akan reset dulu. Gua akan reset dulu semua. Nah, jadi awalnya seperti ini guys ya. Awalnya ketika masuk game itu jadi seperti ini audionya kosong ya audionya masih kosong dan kita akan isi pakai telolet basuri yang sudah kita download tadi kita isi telolet klakson pertama kita pilih ya untuk klakson pertama kalian klik di sini klik terus kalian klik yang file manager Terus kalian cari tadi kalian downloadnya nya di mana? Kalau kalian download di Chrome atau di mana aja, guys, nanti masuknya kalian ke folder download ya, guys. Karena gua udah gua pindahin teloletnya jadi gua ngambilnya di sini, guys. Di sini gua tadi download 4 telolet basuri. Karena ini cuman tes doang, gua ngasal aja ya. Yang pertama kita pakai yang ini kita coba connect apa enggak oke okay, sudah connect guys ya terus kita lanjut ke klakson kedua kalian klik yang di sini yang dua ini pilih audio kalian klik seperti tadi pilih file manager terus cari mp3 teroletnya kayak tadi sama aja guys ya. Gua cek tes yang kedua ini kita tes lagi. Oke, okay, sudah dan sekarang kita pilih klakson yang ketiga guys ya. Klakson ketiga, pilih audio file manager cari lagi dan di sini gua akan ngasih yang ketiga itu yang paling panjang itu 5 menit guys. Kita klik yang ini Dan kita tes lagi di yang merah ini ya Oke sudah Sudah aman semua langsung kita klik pasang ya guys Kita klik pasang di, di bawahnya tuh ada ya Batal sama pasang yang warna hijau Kalian klik di sini kalau mau cepat kalian klik yang bayar kalian mau gratis juga bisa dengan cara kalian klik yang gratis ini nonton video seperti biasa guys ya karena gua menghemat uang jadi gua pilih yang nonton video aja guys klik oke semua teloletnya sudah terpasang kita langsung tes aja kita ngelayap guys ya kita tes Berangkat. Oke kita sudah masuk di terminal padang Kita langsung tes teroletnya apakah berhasil Kita tes dari klakson yang pertama ya Kalian klik yang ini Oke yang pertama sudah bisa guys ya Gak usah dengerin sampe full guys ya Lanjut ke klakson kedua Oke, aman juga guys ya. Dan yang terakhir di sini kita tes klakson yang ketiga. Ini yang paling panjang yaitu 5 menit, guys. Kita klik. Nah, oke sudah terpasang ya, guys. Ini 5 menit, guys. Ini klakson yang paling ngeri jasa namanya, guys. Kalian tahu ngeri jasa enggak, guys? Nah, telolet kayak gini kalau yang ngeri jasa, guys. Oke okay, segitu aja guys jangan lama-lama guys 5 menit durasi bos ya kan Yang penting pemasangannya sudah berhasil ya bos Kita langsung keluar aja bos Oke okay guys jadi berhasil guys ya untuk cara pemasangan teloletnya ini tanpa menggunakan codenem bos Jadi enteng lah ya kan Untuk para-para uh, handphone-handphone yang di bawah standar, standar ke bawah ya guys kayak gua nyari-nyari yang enteng gimana caranya seperti ini guys ya bagi kalian yang mau nyopot atau mau ganti lagi teleoletnya kalian pergi ke garasi lagi aja terus ke suara yang tadi kalian tinggal reset saja ya guys dan ada tulisan di sini yang paling bawah nih kalian tinggal reset semua aja guys reset reset reset jadi begitu guys ya aman guys ya oke jadi seperti itu untuk cara pemasangan telolet basurinya semoga bermanfaat bagi kalian semua terima kasih yang udah nonton yang udah like mungkin untuk videonya dicukupkan sekian ya guys terima kasih juga buat kalian yang selalu hadir di live streaming gua dan bagi kalian yang tahu gua di sini setiap hari live streaming jam 9 malam ya guys di youtube sama di tiktok sampai ketemu di video selanjutnya atau di live streaming selanjutnya gua pamit undur diri mohon maaf juga ada salah-salah kata kata-kata gue yang kurang enak mohon dimaafkan canda-canda gue yang masuk ke dalam hati kalian tolong keluarkan karena kalau belum set dalam mending di luar saja ya guys Terima kasih Pak semuanya gua pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh